Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi Wa na'udhu na min syururi anfusina Wa min sayyat amalina Mayyahdillahu falamudillalah Fama yudlil falantachidalahu waliya murshidah Aşhedu Allā illā Allāh, wa aşhedu anna Muḥammadan ʿabduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Fāinna astaqal hadīs, kitāb Allāh, wa khair alhadīh hadi Muḥammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharr alumūri muhdasatuhā, wa kullā muhdasatim bid'ah, wa dalam Latin Finar. fa iya ya nabsi bintakul Allah. It takul Allah fakat Fazal muttaqul. Allahumma innaladzirika wa shukrika wa husn ibadatik b rahmatika ya arhamar rahimin amba antu. Ikhwani fil lah. Alaihi assalamu Allah. alamin. Antas Karunia Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita dipertemukan di dalam majlis ilmu ini Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita Dengan ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini Kepada saya diminta untuk mengganti Ustaz Batru tamam yang sedang berhalangan sakit Cuman tadi tidak diberitahu eh, materinya harus apa. Ya, akhirnya eh, saya ingin melanjutkan perbincangan kita pada pekan yang lalu ya, bagi jamaah yang eh, hadir pada hari Kamis malam Jumat itu kita sudah berbicara tentang bagaimana Bersikap terhadap para penista agama Bersikap kepada para penista agama Karena eh, bagian saya untuk di Masjid Penumpeng ini adalah Berkaitan dengan eh, mensikapi berbagai perkembangan Dan dikaitkan dengan sakofah atau wawasan keislaman yang perlu dan dimiliki oleh uh, semua kita di kalangan apa ni uh, jamaah ini. Belum masuk. Maka uh, pada bagian yang lalu kita sudah berbicara tentang surat Al-Mujadilah ayat 22. Bagaimana semestinya bersikap terhadap orang-orang yang menentang Allah menistakan Allah dan menistakan Rasul SAW kajian ini dikaitkan pula nanti kita lanjutkan bagaimana semestinya seorang mu'min ketika melihat Perilaku orang kafir itu menistakan agama nah, Ayat inilah yang bisa menjadi Acuan dasar ya, Di dalam menentukan sikap tersebut Apa yang mesti kita lakukan Dan seberapa perilaku kita ini Di dalam menghadapi para penista-penista agama seperti halnya yang tengah terjadi terhadap uh, Islam dan kaum Muslimin serta Nabi Muhammad SAW atas munculnya film Innocent of Muslim. Nah kepada kita diberi amanah dari uh, Majelis Ulama untuk bisa memberikan pencerahan bagaimana semestinya sikap yang benar di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Di bagian yang lalu ayat ini sudah uh, dibahas Sekedar mereview dan mengingatkan terlebih dahulu Ayat ini tertera pada surat Al-Mujadilah ayat 22 A'udhu billahi minasyayntanir rajim La tajidu qawman yu'minuna billahi Wal yawmil akhiri Yuwadduna man haddawaha wa walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaiika hisbullah ala inna hisbawallahi humul muflihun biasanya para mufassir itu menerangkan ayat itu dari berbagai cara menafsirkan ayat itu dari berbagai cara salah satu yang ditetapkan ialah melihat dari sudut asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut kepada kita semua Ibn Kathir dan Imam Suyuti dan selain dari keduanya mereka menyebutkan bahwa ayat ini turun sebab ayat ini turun atau sababun nuzul hadihil ayat itu dikarenakan pemberian pengukuhan dan penguat kepada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah yang pada saat itu berani membunuh bapaknya pada peristiwa perang Badar. Pada peristiwa Perang Badar Dan begitu juga turun Kepada Abu Bakar As-Siddiq ya, Sebab turunnya itu juga Dikarenakan ada peristiwa Yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Nabi yang kenamaan dan senior Ini Saat itu dia memukul Bapaknya Lantaran bapaknya itu mencela atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam nah sikap inilah yang kemudian dipuji oleh Allah sikap ini yang kemudian dipuji oleh Allah dalam ayat itu ulaika kataba fi bihimul iman mereka-mereka yang telah berani bersikap seperti ini Maka Allah telah tetapkan dalam hatinya itu ada keimanan, sehingga ketika ada pencela terhadap agama kita, pencela kepada siar-siar agama kita, termasuk diantaranya mencela terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sikap yang harus ditegakkan itu. Adalah sikap akidah bahwa itu persoalan-persoalan yang menjadi Kesucian di kalangan kaum muslimin dan tidak boleh sedikitpun diganggu Tidak boleh sedikitpun diganggu tentang hal-hal yang sudah baku di kalangan kita ini Al-Quran Kemudian Nabi Muhammad Kemudian tempat-tempat suci yang sudah ditetapkan oleh agama ini dan sederetan amalan-amalan yang lain Yang tidak boleh sama sekali dilecehkan oleh pihak manapun Nah inilah sikap yang harus ditunjukkan ya, Seorang muslim yang diabadikan ini Sikap akidah Saya sebut sikap akidah itu adalah lantaran Abu Bakar as Asyiddiq dalam beberapa keterangannya Beliau ini adalah manusia yang dikenal sangat santun kalau bahasa kita mungkin bisa disebut dengan kata nengrat ya. agak apa ini ya sopan ya sopan apalagi kepada keluarganya kepada bapaknya gitu itu tutur katanya itu sudah kelihatan akan kesantunan beliau tapi un untuk kasus yang seperti ini dia tidak tolelir dia tidak berikan apa ini kesempatan siapapun walau kanu abahum walaupun itu bapak mereka walaupun itu bapak mereka nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita melihat sikap Abu Ubaidah bin Jarrah ada dua sikap yang bisa ditunjukkan di sini sampai pada tataran membunuh itu lantaran memang sedang berada di wilayah peperangan di wilayah peperangan yaitu idalta kosova nih. Apabila sedang bertemu dua pasukan, lalu di sana ada musuh musuh kita, kita berada di tempat ini dan walaupun di musuh kita ini ada bapak kita, maka kemudian sikap seperti Abu Ubaidah bin Jarrah ini dibenarkan, dibenarkan. Nah. Sikap yang seperti di dalam asbabun nuzul ini tidak serta-merta Kemudian kita juga boleh melakukan tindakan yang sama Tindakan yang sama Harus dihitung-hitung terlebih dahulu Harus juga diperhitungkan kemaslahatannya Sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah ketika sahabat Nabi ya, Sumayyah Awalu syahidati fil islam Itu dibantai Ditumpahkan darahnya Pada saat itu juga Nabi juga tidak Serta merta kemudian Membunuh siapa Orang yang membantai Semayah Hanya sekedar mengungkapkan kalimat Yang menjadi penghibur bagi Keluarga Alu yasir Sobran ala yasir Fa inna maw'idakumul jannah bersabarlah kamu wahai al-yasir sesungguhnya tempat kamu di surga. Nah, kita lihat kenapa ada perbedaan-perbedaan di dalam pen sikapan ini? Jawabannya letaknya ada pada keadaan yang berlaku pada saat tersebut yang digambarkan di dalam ayat ketika saat itu ya saat itu ketika rasul tidak bersikap untuk membalas kepada orang yang membantai sahabatnya ya, yaitu membantai Sumayyah awwalusyahidat fil Islam itu lantaran digambarkan di dalam surat Al-Anfal wadhkuru id antum qalilun mustada'fun fil ard ingatlah ketika kalian semua sedang berada dalam keadaan sedikit, jumlah kamu sedikit menjadi kelompok yang lemah kelompok yang lemah maka kondisi-kondisi itu juga bisa mempengaruhi kepada sikap-sikap yang mana yang mesti kita harus ambil ya, mesti kita harus ambil tapi harus bersikap ya, harus bersikap karena ini sudah menyentuh persoalan akidah dan persoalan keyakinan harus bersikap dan harus mengambil walaupun itu sikap itu hanya ditunjukkan kepada sikap kebencian kita kepada mereka yang telah menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang uh, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua perlu memang uh, sedikit mengevaluasi ya, terhadap berbagai sikap yang ditunjukkan oleh kaum muslimin pada saat ini ya. pada saat ini ya. setiap kali ada upaya penistaan terhadap agama kita baik oleh aliran sesat baik oleh para uh, penista agama dari kalangan yahudi ya. baik dari kalangan kristen Radikal yang terus dengan berbagai cara mereka melakukan kejahatan dari satu waktu ke waktu dan dari satu tahun ke tahun yang lain dan sikap itu kalau kita pelajari itu cenderung sama di kalangan kita semua sikap yang ada di kalangan kita ini biasanya itu adalah kemudian mungkin mendemo Kemudian mungkin kita juga berhadapan justru dengan pak polisi yang bisa jadi tidak tahu Tidak tahu masalahnya gitu ya. Kemudian kita berperang sendiri dengan apa ini Pak polisi Mungkin juga membakar bendera Biasanya sih yang terjadi itu bendera Amerika dan bendera siapa? Israel gitu. Ya. Dan itu berulang terus setiap apa ini setiap tahun ada penistaan agama yang dilancarkan oleh barat kita ini berulang seperti itu terus kita tidak pernah bi bisa mengevaluasi apakah sikap itu sudah sesuai dengan nas yang diturunkan oleh Allah ataukah sikap itu kemudian perlu di berikan langkah-langkah yang tepat di dalam mensikapi tersebut tanpa menyatakan bahwa demo itu tidak penting, itu salah, itu sebagai ekspresi untuk ketidaksetujuan kita dan ketidanyamanan kita dengan penistaan tersebut, tanpa menyatakan bahwa mengekspresikan dengan berbagai cara tadi dianggap salah, bukan salah, tapi perlu juga dievaluasi. Kalau sikap kita itu seperti itu terus ya, demo kemudian e, bakar bendera kemudian napa ini e, melakukan aksi teatrikal tahu aksi teatrikal nih jadi kita ini kemudian napa ini diibaratkan orang Yahudi terus dipukuli gitu ya dipukuli kemudian babak belur gitu ya itu kira-kira demikian ataupun yang lain ya yang lain itu kata Ariel Sharon Kata Ariel Sharon dalam kitabnya itu dalam dalam apa ini manifest yang dia sebutkan silahkan apa ini mitra kami e, Amerika di demo silahkan bendera kami di apa ini, bakar tapi kuku kami ini akan tetap mencengkeram sampai dimana jangkauan yang kami bisa peroleh jadi tetap akan apa ini mereka akan melakukan kejahatan terus ya. maka oleh para ulama itu kita diberi diberikan sikap atau empat langkah utama empat langkah utama yang diserap dari surat al-ma'idah ayat 54 dalam pola mengembalikan kekuatan umat kembali apa yang semestinya dilakukan terhadap apa ini, umat islam bagi umat islam dengan kondisi ini apa yang semestinya dilakukan eh, kajian ini empat persoalan ini disimbolkan dari surat al-ma'idah ayat 54 yang kemudian oleh sebagian aktivis mujahid itu dikenal dengan munculnya generasi lima lima empat lima lima empat kalau tiga lima empat milik siapa? Nah, kalau satu dua itu milik siapa? ya kalau wirosablung berapa? Nah, kalau yang ini lima lima empat itu artinya surat al-ma'idah ayat lima puluh empat surat al-ma'idah ayat lima puluh empat jadi selain aksi yang uh, apa ini? ini Konkret seperti itu, pada sisi lain, pada sisi lain, para ulama ini kemudian memberikan arahan. Bagaimana merumuskan kembali perlawanan kepada musuh Islam, ya. Perlawanan kepada musuh Islam dengan mempersiapkan generasi pejuang dengan sandi pejuang generasi 5-5-4 itu, ya. Apa ciri khasnya itu, ciri khasnya itu, ya. Pertama adalah Mengembalikan Akidah sahihah Khususnya Akidah walak wal barak Akidah walak wal barak Yang benar Sesuai dengan tuntutan Al-Quran Sesuai dengan tuntutan Al-Quran Khususnya Barak atau berlepas diri Kepada Yahudi Dan kepada orang kafir pada Umumnya jadi mengembalikan akidah Karena Nuktatul intilak dari Proses perjuangan Dan kemenangan nabi itu Dimulai dari pembentukan Karakter akidah yang benar Dan karakter akidah Yang dituntut dalam konteks ini Adalah mewujudkan Sikap walak walbarok Secara benar Yang pada saat ini Tentu itu sudah Mulai meluntur meluntur. Ada di e, kawasan kita ini dulu, ketika ada orang non Muslim itu mau apa ini e, berkuasa di e, kawasan kita ini, segelintir orang-orang Islam yang ada di dalam partai partai Islam itu, itu kemudian memunculkan buku. Ya, memunculkan buku yang menjustifikasi Pembenaran Kepemimpinan non muslim Ada di dalam Lingkaran kita ya, Ada di dalam lingkaran kita Yang sekarang kemudian jadi masalah gitu ya. Jadi masalah Kemudian Akibat perilakunya Sekelompok kaum muslimin tadi Kemudian oh, Ustadz Abdul Manaf Mengeluarkan buku yang Me, apa ini, membantah terhadap apa ini sikap itu kemudian Ustad apa ini e, Mudagir juga mengeluarkan buku yang membantah terhadap sikap itu dan sederetan nama yang lain itu kemudian mencoba untuk meluruskan umat karena ini persoalan asasi, ya, persoalan asasi disebut persoalan asasi itu ulama menyebutkan walantata hak kau tauhid Kalimat tauhid yang kita miliki ini sekali-kali tidak akan bisa menjadi baik ilah bitahki kilwala liman yastahikul wala kecuali merealisasikan perwalaan kepada siapa yang berhak untuk memperoleh perwalaan wabitahki kilbara liman yastahikul bara dan merealisasikan bara berlepas diri dari Kekafiran bagi yang berhak mendapatkan perlepasan diri atau barok terhadap mereka. Ayat-ayat yang berkaitan dengan ini sudah mulai diabaikan. Ya. Seruan Allah tentang Ya Ayuhaladina Amanula Tattaqidul Yahuda Wan Nasara Aulia Baadhum Auliau Baadin sudah tidak diabaikan lagi tidak menjadi sesuatu yang pokok. Padahal kata Allah ketika hukum ini diterjang, akidah ini diterjang, kata Allah wa mayyatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja di kalangan kalian yang loyal kesetiaan perwalaannya kepada mereka, fa innahu minhum. Sesungguhnya orang itu merupakan bagian dari mereka, bagian dari orang orang yang ngaku beriman itu bagian dari mereka ini sikap-sikap ini sudah mulai dilupakan di tengah-tengah uh, kaum muslimin ayat yang juga dilupakan itu adalah Ali Imran 118 Ya ayyuhalladzina amanu la tatta khidu bitanatam min dunikum la ya'lunakum khobala waddu ma'anittum Kutbah dari Bagda umin afwayhim wa matufi sudurhum akbar. Kita sudah semakin lupa. Jadi dengan alam kita sekarang ini itu kemudian kita jadi lupa mensikapi terhadap kekafiran yang berada di sekitar di sekitar kita dan sikap-sikap akidah yang benar walawal barok yang benar ini harus diwariskan dari dini kepada generasi dan keturunan kita, generasi dan keturunan kita entah sampai kapan nanti, ya, sampai kapan nanti mereka nanti akan memperoleh uh, proses kemenangannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pewarisan nilai akidah yang benar seperti ini harus sampai kepada mereka uh, terus. Yang kedua. Mengembalikan kekuatan umat itu Menurut kesimpulan ulama Dari Al-Ma'idah 54 tadi Adalah menghadapi ya, Menghadapi Orang kafir dan orang Yahudi pada khususnya ya, Pada khususnya Dengan mengembalikan Atau dengan Perlawanan itu dengan Menggunakan konsep jihad Dan tidak menggunakan konsep yang lain Yang itu diambil Dari ayat Yajidu Nabi sabilillah walayakofuna lahumatalain. Itu yang harus dilakukan ketika perjuangan umat ini masih kemudian mengakomodir sistem-sistem yang lain dan dianggap dia berpotensi bisa menghantarkan kemenangan. Mungkin ada yang lewat demokrasi. Mungkin ada yang lewat Apa ini uh, Lewat uh, Neoliberal Mungkin ada yang Lewat apa ini Kapital Kapitalis maksudnya Mungkin ada yang lewat jalur-jalur yang lain Yang kemudian Menafikan Satu sistem yang pernah ditegakkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam andai jalan lain, ya, jalan lain itu bisa ditempuh, ya, bisa ditempuh untuk memenangkan agama ini, ya, mengembalikan kekuatan itu ya, bisa dipastikan dan pasti Rasul akan menempuh jalan yang dimaksud, ya, jalan yang dimaksud. Kenapa? Karena Rasul juga manusia, ingin yang apa ini? Yang tidak ada hubungannya dengan Uh, kekerasan, tidak ada hubungannya dengan jihad, tidak ada hubungannya dengan uh, apa ini yang bisa mungkin berlaku konfrontasi dengan musuh artinya di ayat-ayat yang dikenalkan kepada kita kutiba alaikum ulkital wahuwa Kurhul itu berlaku juga kepada siapapun termasuk Rasul. Rasul itu juga nggak suka dengan konsep apa nih? Dengan peperangan ini. Gitu ya. Tapi kata Allah wahai antak rohu sya'an wahwa khairul lakkum bisa jadi anda membenci sesuatu itu jalan itu lebih baik bagi kamu, lebih baik bagi kamu. Nah, ketika umat ini bergeser dari pakem, ya, saya sebut pakem nih. Ya, pakem ini sesuatu yang kalau dirubah apa ini pakemnya maka kemudian berubah pula matlamat atau tujuannya sehingga tidak tercapai ya, tidak tercapai nah sikap inilah yang harus diambil di kalangan kita ini supaya kita tidak eh, keliru di dalam menetapkan ini ya. kemudian yang ke Tiga adalah melakukan ekdad atau persiapan secara menyeluruh. Disebut menyeluruh itu pandangan kita tentang ekdad itu bukan saja ngasah golok, ya. bukan saja ngasah golok, bukan saja kemudian latihan senjata ataupun pusat itu salahnya orang memandang bahwa ekdad itu ya itu saja. Tapi di, yang dituntut di sini itu adalah melakukan i'dad atau persiapan secara menyeluruh di tengah jatuhnya perintah jihad lantaran kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah. Kenapa demikian? Karena karena kaum muslim karena ayat-ayat i'dad itu adalah mendampingi ayat-ayat jihad, menjampingi kewajiban perintah jihad di saat dia tidak bisa dilaksanakan sehingga orang itu mempersiapkan diri secara menyeluruh dari aspek manapun. Dari mana kata persiapan menyeluruh ini diambil? Dari kata wa'aidu lahum mastata'tum min kuwah. Kata min quwwah yang oleh Allah dibentuk dalam nakirah, tidak ma'rifah, ya, tidak ma'rifah itu menunjukkan bahwa kekuatan yang dipersiapkan itu apa saja, tidak ditunjuk satu jenis saja, tapi kekuatan apa saja itu bedanya antara satu kalimat dalam bahasa Arab itu dikasih al sama tidak dikasih al nah, itu tuh ternyata ada maksudnya, orang bilang ini pantasnya orang digoyi al ini. itu ternyata ada maksudnya supaya kita jadi bisa paham dari bahasa tersebut bahwa kekuatan yang harus dipersiapkan itu meliputi aspek apa saja meliputi seluruh hal yang dibutuhkan oleh umat ini akidahnya ruhiyahnya kemudian fikriyahnya meluruskan fikrah pemikiran itu menurut kami jauh lebih penting daripada jadi orang islam tapi fikroh pikir alam pikirannya mengikuti cara pikiran barat ya, cara pikiran barat jauh lebih berbahaya orang yang seperti ini ya. bahkan kalau e, Ibnu Temiah menuduhkan orang yang seperti ini itu sudah melakukan bid'ah mughalladoh ya, bid'ah apa ini mughalladoh ya, bid'ah besar ya, bid'ah besar jadi wujudnya itu masih muslim tapi dia alam pikirannya sudah berpindah ke barat ya, berpindah ke barat, orang seperti inilah yang oleh Ibnu Qayyim disebut sedang terkena syubuhat, sedang terkena kerancuan Nah, meluruskan pemikiran kemudian mempersiapkan jasadnya mempersiapkan apa ini, mempersiapkan madiahnya, itu juga menjadi sarana penting untuk Melakukan sikap ini Jadi di luar Apa ini Kegiatan yang langsung misalkan demo Ataupun apa ini Mengajukan eh, protes Kepada lembaga-lembaga tertentu Yang ada di dunia ini Itu tetap di tengah kaum muslimin Harus dipandu Berdasarkan pada surat Al-Ma'idah ini Karena kemenangan itu Akan diperoleh Lewat jalur seperti ini yang kemudian yang keempat adalah membangun persatuan dan kesatuan soft di tengah perselisihan umat kita pada saat ini. Kenapa ini dipentingkan? Terlebih ketika ya ketika umat kita itu sedang mengalami fitnah dan ujian yang sangat besar dan sangat tinggi sekali di mak fitnah itu fitnah Perpecahan itu disebut dengan fitnah perpecahan mabayna amili nabil islam Perpecahan di kalangan aktivis islam Itu yang jauh lebih berbahaya Berbahaya ketimbang perpecahan yang dulu dialami oleh sekelompok kaum muslimin Di kalangan awam ya, Di kalangan awam kita fenomenanya sekarang ini itu di kalangan aktivis yang sama-sama sudah ngaji mau beda gurune, beda guru nih beda ustadzai beda tempat ngajine, nih ya. beda apa nih? beda pondo'e kemudian beda apa lagi? ya bedanya itu ya terutama di soal itu kesamaannya sama kato'is podo cingkrang gitu patuke wis padha ireng bojone ya candaran ning salam ora itu fakta fakta gitu ya bisa menyampaikan bahwa ini adalah apa ini minna sama ini laisa minna ini bagian dari kami yang itu orang yang salate ijek madhep ngulon kemudian kiblate ijek Ka'bah nampine ijek Muhammad itu disebut dengan dia dianggap bukan laisa minna dia bukan dari bagian kami. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi menurut apa ini? Menurut penelitian ini disebutkan bahwa sekarang ini perpecahan di kalangan umat Islam itu jauh lebih berbahaya karena perpecahan itu di kalangan para aktivis Islam. Para aktivis Islam. Nah ini tugasnya kita mengeliminir persoalan itu. Jangan menambah beban umat ini kita jadi berselisih satu dengan yang uh, lainnya. Kenapa? Fala tanazau fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Fala tanazau fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Kenapa kita tidak boleh berpecah? Karena nanti akan mengakibatkan kita akan menjadi gagal. Kemudian akan hilang kekuatan yang ada pada kita semua ini, nah maka ada satu buku yang menarik untuk antum semua baca dan kayaknya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu membangun kekuatan apa ini umat di tengah perselisian, ya itu buku aslinya adalah apa ini Al-Amal Al-Islami By Nadwa Al-Istimaq Wadu'atin Nizah Amal Islam di tengah apa ini upaya-upaya uh, atau alasan yang bisa mempersatukan kita waduatin dijak dan munculnya para penyeru-penyeru perpecahan itu ada kaidah-kaidah yang bisa dipelajari silahkan nanti beli buku itu dimanapun karena itu pada tahun 2000 sudah diterjemahkan nah yang menarik itu kalau kita menganggap sering Usamah bin Laden itu adalah orang yang apa ini sering melakukan perpecahan maka harus dicatat bahwa ternyata itu yang mengasih komentar atau mengasih mukoddimahnya tentang konsep-konsep itu adalah Usamah bin Laden Usamah bin Laden Jadi menarik untuk Antum apa ini ambil buku tersebut dan dipelajari bagaimana sih bersikap dengan saudara muslim khususnya bersikap dengan sesama aktivis, sesama aktivis. Kalau membutuhkan, saya kira perlu dibedah bersama-sama dan supaya kita jadi tahu bagaimana semestinya bersikap. Karena kita sering sudah diperparah sampai pada kondisi kita ini apa ini? Biasanya itu diawali dengan melakukan takdir melakukan takdir ya. kemudian tahap kedua melakukan tahjir tahjir itu kemudian meninggalkan menjauhi mereka dan tidak bertemu kembali ya. sudah beda jalur nah ujung terakhir itu namanya takfir jadi diawali dengan takdir kemudian berlanjut kepada tahjir yang berujung kepada takfir terhadap saudara muslim sendiri, saudara muslim sendiri, ini sangat berbahaya yang terjadi di tengah umat sehingga percuma kalau kemudian demonya itu jalan terus tapi kemudian kita empat konsep utama yang di, diambil serapan ini dari Al-Ma'idah 54 ini gak jalan gak jalan itu, jadi gak nyambung dengan apa yang harus disiapkan, jadi ada sesuatu yang bisa dilakukan langkah-langkah Secara langsung Baik mungkin mengungkapkan ekspresi ketidaksenangan Tapi juga ada langkah yang harus disiapkan eh, dalam jangka Panjang nah, langkah itu wujudnya ada empat ini nah Kita lanjutkan Pada kedepannya nanti Ekwafillah Kita akan menghadapi Pencelaan dan penistaan itu Lewat lewat media itu akan berjalan terus menerus ya berjalan terus menerus jadi film yang e, sekarang ini beredar itu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir ya, bukan yang pertama dan bukan yang terakhir bisa dibayangkan bahwa apa ini e, film ini ya, itu menurut rencananya itu akan dibikin ya rencana jahat masa depan kalau durasinya sekarang ini baru 2 jam nanti tahun depan itu membuat yang durasinya itu panjangnya rongatus rongatus jam ya, rongatus jam ini yang mengingatkan kepada kita tadi tentang akidah awal baru pada Ali Imran 118 tadi Qatbah <tod> datil bagda'u min afwahihim wa matuhfi suduruhum akbar Sungguh yang telah muncul permusuhan itu dari mulut-mulut mereka, corong-corong mereka, corong atau congol. Ya, ya, ya, podo ya, podo ya, ya. Nah, yang mas rencana jahat, wa matufi suduruhul akbar yang masih disimpan yang masih disimpan di dalam apa ini? yang masih disimpan di dalam uh, hati mereka rencana-rencana jahat itu masih sangat lebih lebih besar maka persiapkanlah kita terhadap ancaman-ancaman tersebut cara menghadapi mereka tadi konsepnya demikian ya, konsepnya demikian dan bisa jadi Nanti akan lebih buruk kalau tidak kita hadapi dengan cara yang konsep yang telah ditetapkan oleh agama ini. Nanti di kalangan kita cara menghadapinya berulang. Nanti anak kita setelah kita meninggal cara menghadapinya juga sama bakar ini bendera kemudian demo kemudian apa ini melakukan aksi teatrikal nanti ganti cucu kita yang berjuang nanti sama lagi, ya, sama lagi nggak pernah ada peningkatan nganti cicit kita, nganti utak-utak siwar nanti sana gak pernah berubah lantaran rancangannya rumusannya itu tidak dikembalikan kepada rumusan asli yang telah ditetapkan oleh agama ini rumusan asli dalam melakukan perubahan, ayat itu dikenal ayat Al-Ma'idah 54 itu sebagai ayat perubahan maka oleh Allah itu disebutkan dalam adni yang mereka munculkan dalam media mereka ini itu yang sekarang ini sudah kebenciannya seperti itu yang akan dimunculkannya berikutnya itu jauh lebih besar Allah menyebutkan dalam ayat ini Qodbayanna lagi-lagi memang penting untuk kita ini belajar bahasa Arab jadi tahu penekanan-penekanan yang terjadi pada suatu ayat bayana itu menerangkan tapi kalau bayana itu ditambah tasdit lagi itu itu menekankan kembali ya, men menyengatkan kembali benar-benar sudah kami tunjukkan fakta-faktanya tanda-tandanya ingkuntum ta'filun jika kalian berakal jika kalian mau menggunakan akal ini dan jangan kemudian jatuh ke jurang yang sama dua kali lagi ini harus dijadikan pelajaran yang berharga Maka studi kasus itu Dalam apa ini Kasus film seperti ini kita pelajari ya. Kita pelajari uh, Kenapa Yahudi Misalkan ya Kenapa Yahudi Jawabannya Allah menyebutkan Pada surat yang lain La tajidanna Asyaddanna si'adawatan Lilladzina amanu Al-Yahud Walladzina Astroku, sungguh engkau akan dapati manusia yang paling jahat permusuhannya kepada orang beriman itu adalah orang-orang Yahudi sejak dari sononya permusuhan jahat kita itu kepada mereka maka kemudian meletakkan musuh utama kita kaum muslimin itu sesungguhnya adalah musuh kita ini yang paling utama adalah Yahudi Yahudi nah bagaimana meletakkan musuh Yahudi ini ada pada kita Bagaimana mensikapi dalam Konkret kita pada saat ini Jawabannya sederhana Ikhwa. Yaitu Kita harus mulai Membaikot ya, Membaikot Kemudian menghindari Segala Apa ini bentuk-bentuk Produk Yang ada hubungannya dengan Yahudi atau mendukung dengan Yahudi yang oleh kita Sesungguhnya itu halal tapi kita tidak berbicara dari dimensi halal haramnya, tapi dari dimensi ya akidahnya ini bahwa ini dari barang halal ini digunakan untuk memerangi Islam. Ya bisa bayangkan kalau untuk membiayai, ya, membiayai, membiayai eh, program ini, program Inosan of Muslim itu membutuhkan. 45 miliar, 45 miliar. Dari mana donasinya? Itu disebut ternyata tidak kurang dari 100 orang Yahudi yang mendonasikan terhadap apa ini e program ini. Ya, program ini. Nah, maka e bagaimana kiprah mereka dalam bisnis nyata itu yang harus dibatasi oleh kita keberbiakannya. Ya. Kita ini kalau datang ke mall melakukan zakat mall itu. Nah, zakat mall. Oh, itu luar biasa. Kita kan yang itu hampir nyaris semua yang ada di sekeliling kita ini itu miliknya mereka semua. miliknya mereka dan sindikatnya mereka semua. Gitu ya. Sementara kalau kita ini tuku bayem nyanggone apone simbok sopo gitu bok mitra gitu. Ya. Bok mitra itu li ngenyang ini sewu telu itu ini 1000 3 itu ora. Loh 1000. Kalau di mal itu ora tau ngenyang, tapi kalau di sini untuk kaum muslimin sendiri itu ngenyangnya itu sampe mencet mencit-mencitnya. Ini ya masalah juga. Ya, ini ini adalah problem yang mental kita ini memang belum ada gitu ya. Mental lawan ini perjuangan mental akidahnya untuk melakukan perlawanan itu. Bukan berarti ke mall dilarang, ya. Bukan berarti ke mall dilarang. Ya, ini tapi ini adalah bagian dari kalau kalau kita ini berhadapan dengan saudara kita ya, kita berikan tasamu. Andi pun dia ini mungkin menambah harganya, ya lebih karena mungkin untuk kebutuhannya. Jadi ya selisih beberapa sedikit itu dibiasakan lebih kepada saudara Muslim sendiri daripada kepada yang lainnya kan jadinya tidak nyambung ya. dimonya jalan terus ya. tapi kemudian kita kalau belanjanya itu ke mallnya mereka ya. itu juga jadi uh, salah ya. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka satu dengan yang lain itu melakukan apa ini kerjasama ya. seperti yang dilakukan oleh Terry John ini ini adalah seorang pastor yang bermasalah Ya, pastor yang bermasalah Yang pada tahun lalu Melakukan gerakan Membakar muskab Al-Quran Gerakan membakar muskab Nah tahun ini Dia membrakar saya untuk Mempublikasikan film Yang tadi disebut tadi ya. Maka e, Sikap kita juga harus Semakin hati-hati sebab Di ayat itu tadi disebutkan bahwa Orang-orang yang Engkau akan dapati orang yang Persahabatannya lebih dekat kepada kamu Adalah orang-orang yang mengatakan Inna Nasar Kami adalah orang uh, Nasrani Nasrani yang mana? Nah ini yang harus dicatat Kalau orang yang sudah masuk dalam ranah Politik Masuk dalam ranah sosial seperti ini Dan tidak berada di dalam Menjadi kisisi nawar ruhban Tidak menjadi Ansekh menjadi pendeta dan Ansekh menjadi rahib-rahib, maka orang ini telah melakukan mixture mission, yaitu melakukan misi campuran. Misi gerejanya ia, misi intelijennya ia, misi politiknya ia dicampur-campur. Nah, ini tidak masuk kategori yang dimaksud dalam ayat tadi, Nah, mudah-mudahan kita semua jadi e, mengetahui hal-hal yang demikian pada prinsipnya kita semua harus mewaspadai terhadap setiap langkah yang dilakukan oleh musuh itu bisa bermata dua ya, menurut Allah itu bisa diabadikan pada surat al-isra itu bisa bermata dua al-isra ayat 73 itu satu mata pertama itu bisa jadi jebakan yang bentuk iftitan yang bentuk lunak ya, di apa ini dalam bentuk lunak, tapi ada juga yang memang bentuk keras. Maka setiap mensikapi setiap e, apa ini langkah orang kafir ini harus diperhitungkan matang-matang. Tidak saja mereka ini melakukan apa ini e, deradikalisasi, tapi kebalikannya dia juga melakukan apa radikalisasi, membuat apa ini E, naluri marah di kalangan umat Islam ini juga menggelegak. Itu juga dibikin dari kalangan mereka Bukan hanya melakukan deradikalisasi Deradikalisasi harus diwaspadai Karena itu memasung akidah kaum muslimin Seperti yang tengah dilakukan di berbagai daerah sekarang ini Adanya gerakan deradikalisasi Itu juga harus diwaspadai Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adanya bentuk radikalisasi di kalangan umat Islam sehingga melakukan tindakan yang di luar kontrol itu juga tidak diperkenankan kehati-hatian itulah yang perlu kita ambil dalam mensikapi semua ini mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini e, nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain wa al kurdawana anil hamdulillahirobbilalamin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh